Ikhwati fillah rahimahni wa rahimahkumullah Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang Pembahasan Mansubatul Asma Keadaan dinasobkannya isim-isim Adapun khusus pada pertemuan kali ini Kita lebih memfokuskan diri untuk Memahami salah satu kelompok dari Mansubatul Asma Yaitu Al-Hal Sayyid Sebelum kita memasuki lebih rinci tentang Al-Hal Maka baiknya kita melihat Tentang definisi dari Al-Hal itu sendiri Baik Hal adalah isim mansub Yang digunakan untuk menjelaskan keadaan fa'il Atau maful bih saat terjadinya fi'il Atau saat terjadinya perbuatan Jadi intinya bahwasannya Hal dia itu digunakan untuk menjelaskan keadaan fa'il ataupun maf'ul bih ya, saat terjadinya perbuatan ya saat terjadinya perbuatan biasanya hal itu diterjemahkan ya dengan istilah sambil atau dalam keadaan atau e, sedang ya seperti itu ya karena memang dia fungsinya untuk menjelaskan apa keadaan dari si fa'il atau maf'ul bih ya saat memang saat terjadinya suatu fiil atau pekerjaan atau perbuatannya. Baik. Misalnya kita sebutkan contoh di sini ya, sebuah kalimat yang cukup uh, ringkas, kita ambilkan contoh misalnya Sholat Muhammadun qa'idan. Ya, Muhammad sholat ya dalam keadaan duduk. Nah, di sini ya qa'idan dia adalah sebagai hal ya, sebagai hal yang dia mansub ya dia mansub ditandai dengan fathah ya ditandai dengan fathah dan dia menjelaskan keadaan dari si fa'il ya fa'ilnya mana fa'ilnya adalah Muhammad ya nah hal ini adalah menjelaskan keadaan si fa'il manakala terjadi suatu perbuatan yang dilakukan Muhammad adalah pada saat dia sholat berarti maknanya bahwasanya ya Muhammad itu ketika solatnya dia dalam keadaan duduk. Nah ini yang dimaksud dengan hal ya maknanya kita ulang solat Muhammadun kawaidan ya Muhammad solat dalam keadaan duduknya kawaidan dia adalah sebagai hal yang menjelaskan keadaan Muhammad ya menjelaskan keadaan Muhammad saat gala solatnya. Baik kemudian Contoh yang kedua misalnya Rahaba Muhammadun ilal Masjidi Masyan misalnya kita buatkan contoh Rahaba Muhammadun ilal Masjidi Masyan Muhammad pergi ke masjid dengan berjalan nah halnya adalah Masyan nah Masyan dia mansub ya karena memang dia sebagai hal yang fungsinya adalah menjelaskan keadaan si fa'il fa'ilnya siapa fa'ilnya adalah Muhammad ya pada saat terjadinya fiil fiilnya adalah Zahabah ya berarti ya masian ini menjelaskan keadaan si Muhammad saat kala dia pergi ya berarti ya memang di sini dijelaskan ya Muhammad itu perginya ya dengan ber, berjalan atau dalam keadaan apa berjalan ya masian so, kemudian ya kita ambilkan contoh yang lain misalnya raaitu alustadza raqiban misalnya ya raaitu alustadza raqiban aku melihat ya ustaz itu sedang naik kendaraan nah kalau yang dua contoh di depan tadi kan apa failnya yang dijelaskan sekarang kita ambilkan contoh yang maul bihnya atau objeknya ya objeknya yang dijelaskan Ya, roa al ustad. Aku melihat ustad. Ya, ustadnya itu dalam keadaan keadaan apa tak kala kita lihat, yaitu rokiban. Oh, dia itu sedang naik kendaraan. Ya, kami kira dapat dipahami sedikit gambaran ya secara global tentang al hal. Ya, nanti Insya Allah kita akan lebih detail lagi dalam menjelaskan tentang hal ya, baik mengenai tentang ketentuan ketentuan dari hal tersebut ataupun macam-macam dari al-haq